Dalam kajian fikir, kajian kitab takrib Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas Dan kita bicarakan mengenai zakat tanaman Juga telah kita bicarakan mengenai cara-cara menghitung dagangan pada akhir tahun dalam kajian kita kali ini kita akan membahas masalah baru, kita akan membicarakan masalah zakatul fitri uh, InsyaAllah pembahasan zakat fitra ini akan kita selesaikan dalam kajian kita kali ini Dan pada kajian kita yang akan datang kita akan memasuki orang-orang yang berhak untuk menerima zakat Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Munculnya Rahim Allah Taala, dan nafahna baulumhi di daraini. Amin. Wajib zakatul fitri di tiga perkara: Islamu, wujurul syamzi min akhir yoomin min Ramadhan, wujudul fadli ankuhthi wa kuhti ayalihi di dalamnya. Zakatul fitri adalah zakat yang diberikan kepada orang miskin Fayukri Jusaan min Kuti Baladhi, wqdhrhu 5 artalin, wathulun bil Iraki. Yang artinya zakat fitrah hukumnya adalah wajib dengan tiga syarat. Yang pertama al Islamu, syarat Islam. Yang kedua urubu Shamsi, tenggelamnya matahari pada hari yang terakhir pada bulan Ramadhan. Yang ketiga wujudul Fatli, adanya kelebihan yang ada adanya kelebihan yang dia miliki dari makanan untuk dirinya sendiri dan makanan untuk keluarganya pada hari tersebut dan kalau sudah memenuhi tiga syarat ini maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah an nafsihi untuk dirinya sendiri wa amman talzamuhu nafaqatuhu dan bagi orang yang wajib ditanggung olehnya nafakohnya Kemudian dia wajib untuk mengeluarkan satu sok minggu tiba-ladihi dari makanan pokok pada daerah dia berada. Dan satu sok ini ukurannya adalah lima rotel dan satu per dengan ukuran rotel negara Irak. Ini adalah matan Abi Suciak yang akan kita kaji sebelum kita menerangkan secara terperinci mengenai masalah zakat fitrah ini. Maka perlu diketahui zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada akhir hari pada bulan Ramadan dengan syarat-syarat tertentu. Ini adalah arti daripada zakat fitrah. Zakat fitrah ini menurut pendapat yang masyhur adalah diwajibkan pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada tahun kedua ini pula Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada umat Islam untuk melakukan puasa bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Dan dalil yang menunjukkan bahawasanya zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhumah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat alfitr min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin 'ala kulli hurrin wa 'abd aw abdin dhakarin aw unsa minal muslimin yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas semua manusia dengan mengeluarkan satu sa' dari kurma ...atau satu sok dari gandum, wajib atas setiap orang yang merdeka dan setiap orang yang hamba sahaya baik laki-laki atau perempuan. Ini adalah dalil yang menerangkan bahwasanya zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Zakat fitrah ini wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim kalau memang sudah memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam abu Uja, Al-Islam. Syarat yang pertama, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang beragama Islam. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi yang bunyinya zakarin au unsa minal muslimin. Jadi zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam. Orang yang selain Islam tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Syarat yang kedua, huruf usyam akhir yaumin min ramadhan. Orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mendapatkan Tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan Jadi akhir hari pada bulan Ramadhan Kalau orang tersebut bisa mendapatkan akhir eh, Tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan Maka orang tersebut berkewajiban untuk membayar zakat fitrah Maka dari itu seandainya ada orang yang meninggal Pada hari yang terakhir setelah Ya, pada tanggal 30 Ramadhan, terus orang tersebut meninggal setelah Maghrib meninggalnya, maka ahli warisnya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang meninggal setelah Maghrib tadi. Begitu juga kalau ada anak kecil yang lahir setelah Maghrib, berarti orang tuanya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini wajib untuk dikeluarkan bagi orang yang mendapatkan. ...bulan Ramadan dan mendapatkan sebagian dari bulan syawal. Kalau ada orang mati setelah maghrib pada tanggal 30 Ramadan, berarti orang tersebut telah berkewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau ada anak kecil yang lahir setelah maghrib pada akhir hari pada bulan Ramadan, berarti orang tuanya tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang lahir tadi. Tapi jika orang tersebut mempunyai anak, anak tersebut lahir pada hari Ramadan, pada bulan Ramadan. Terus pada tanggal satu syawal, anak tersebut meninggal. Maka orang tuanya sudah berkerwajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang mati tadi. Syarat yang ketiga adalah orang tersebut mempunyai kelebihan makanan atau kelebihan dari makanan yang dia miliki. Makanan untuk dirinya sendiri dan makanan untuk orang yang ditanggung nafkahnya. Begitu juga mempunyai kelebihan untuk eh, tempat tinggal dan pakaian. Jadi jika ada seseorang yang sangat fakir sekali. Pada eh, hari pada bulan Ramadan, pada akhir bulan Ramadan. Dia tidak mempunyai sesuatu apapun. Mempunyai misalnya... Beras saja Mempunyai beras misalnya Cuma mempunyai beras 3 kilo Misalnya dan beras 3 kilo ini cukup Untuk keluarganya pada malam hari raya tersebut Dan hari raya esoknya Maka kalau dia tidak mempunyai kelebihan Makanan untuk membayar zakat Maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah Begitu juga Kalau misalnya tidak punya kelebihan makanan Tapi dia punya uang misalnya dan uang ini cukup untuk membayar zakat fitrah maka uang tersebut wajib untuk dikeluarkan untuk membeli beras untuk mengeluarkan zakat fitrah syarat yang ketiga ini berarti bagi orang yang mempunyai kelebihan baik kelebihan makanan atau kelebihan uang untuk makan dirinya dan makan keluarganya pada malam hari raya dan pada esoknya kalau punya kelebihan berarti dia wajib untuk mengeluarkan kelebihan tersebut untuk membayar zakat fitrah, zakat fitrah. Kalau ketiga syarat yang saya sebutkan tadi telah dipenuhi, syarat yang pertama adalah orang tersebut adalah orang Islam, syarat yang kedua orang tersebut telah mendapatkan bulan Ramadan dan mendapatkan bulan Syawal, syarat yang ketiga orang tersebut mempunyai kelebihan harta untuk membayar zakat fitrah berarti orang tersebut sudah berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini dia keluarkan untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Siapa orang yang wajib ditanggung nafkahnya yaitu istrinya, bapaknya, kakeknya kalau memang mereka berdua Bapak dan kakek ini tidak mampu untuk bekerja. Dan nafkahnya sudah dia tanggung. Begitu juga ibunya. Begitu juga anak-anaknya yang masih kecil. Yang belum mampu untuk bekerja. Dan istrinya. Mereka inilah orang-orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Maka zakat fitrinya kita yang mengeluarkan. Kita yang mengeluarkan. Berarti setiap orang yang nafkahnya kita tanggung. Berarti... Kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tersebut. Maka dari itu kalau orang tersebut nafkahnya tidak wajib untuk kita nafakai. Seperti anak yang sudah besar. Kalau ada seseorang yang mempunyai anak sudah besar, sudah umur 25 tahun... Maka anak yang sudah besar ini, orang tua sudah tidak wajib untuk memberikan nafakoh kepadanya. Karena tidak wajib untuk memberikan nafakoh kepadanya, maka orang tua tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk anak tersebut, kecuali anak tersebut telah memberi izin kepadanya. Begitu juga saudara, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka seorang muslim tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada saudaranya, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, menurut Madhab Syafi'i. Maka dia tidak berkewajiban Untuk mengeluarkan zakat fitrah Untuk kakaknya misalnya Atau untuk adiknya Atau untuk adiknya, yang wajib untuk dia Keluarkan zakat fitrinya adalah Orang yang dia tanggung nafkahnya Yaitu anak yang masih kecil Istri dan kedua Orang tua, kalau memang kedua Orang tuanya sudah tidak mampu lagi Untuk bekerja dan nafkahnya Dia yang menanggungnya ini adalah Jadi kalau sudah ee, Memenuhi syarat ...tiga tadi, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya... ...dan untuk orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Kalau seandainya dia mempunyai kelebihan uang atau kelebihan makanan... ...untuk membayar zakat fitrah. Sedangkan kelebihan makanan atau kelebihan uang yang dia miliki... ...tidak cukup untuk membayar semua orang yang dia tanggung nafkahnya, Berarti yang wajib untuk didahulukan... ...dia mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri kemudian kalau masih ada lebihnya, dia keluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Kalau masih mempunyai kelebihan setelah istrinya, maka dia mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang kecil. Kalau masih ada kelebihan, maka dia mengeluarkan zakat fitrah untuk bapaknya. Kalau masih ada, maka dia mengeluarkan zakat fitrah untuk ibunya. Jadi ini adalah runtutannya. dan Jadi pertama kali, yang dia dahulukan adalah mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Kalau masih ada lebih uang, ada sisa untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, kalau masih ada sisa untuk anaknya yang masih kecil, kalau masih ada sisa untuk bapaknya, kemudian untuk ibunya. Ini adalah urutan bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah. Terus zakat fitrah ini yang kita keluarkan apa? Nah, zakat fitrah ini yang wajib kita keluarkan adalah dengan mengeluarkan kutul balad, makanan pokok daerah dia berada ketika pada akhir bulan Ramadan tersebut. Ini adalah berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi yaitu hadisnya Ibnu Umarnya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat alfitri min ramadzan min ramadzan alnazsu min tamrin au sa'an min sya'irin ala kulli hurrin au abdin. Jadi yang dibayarkan adalah satu sok dari makanan pokok dia berada pada akhir bulan Ramadan. Yang lebih Jelas lagi adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sha'an so mintu amin wa kanat aamuna asyairu as wazzubib wal aqidtu yang artinya kita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri dengan mengeluarkan satu sok makanan pokok dan makanan pokok kita ketika itu adalah asyair gandum, wazabib dan zabib yaitu kismis, walaqiddu dan susu kental watamru dan atau kurma Ini adalah makanan-makanan pokok yang ada Pada zaman sahabat ketika Berada bersama Rasulullah SAW Abi Said Al-Khudri Mengatakan bahwasanya kita pada zamannya Rasulullah masih hidup Yang kita keluarkan untuk zakat fitrah adalah Satu sok dari makanan Pokok yaitu gandum Kismis, susu kental Dan kurma Ini menerangkan bahwasanya. Yang wajib kita keluarkan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok di setiap daerah di mana dia berada pada akhir hari Ramadan. Kalau misalnya Bapak Fulan ini adalah orang Jawa, orang dari Surabaya. Surabaya makanan pokoknya adalah beras, nasi. Kemudian ketika pada akhir Ramadan dia berada di misalnya di Sulawesi dan orang Sulawesi makanan pokoknya adalah sagu. Berarti yang dia keluarkan ketika itu adalah sagu karena pada akhir bulan Ramadan ketika matahari tenggelam dia berada di daerah yang mana makanan pokok daerah tersebut adalah sagu. Berarti dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk sagu. Kalau misalnya ada orang Asli Jawa yang makanan pokoknya adalah beras atau nasi. Kemudian pada akhir bulan Ramadan dia berada di Madura misalnya. Dan orang Madura makanan pokoknya ketika itu adalah jagung. Maka yang wajib untuk dikeluarkan bagi orang ini adalah mengeluarkan satu sok jagung. Satu sok jagung. ya Dan sok berapa sih satu sok itu? Untuk ukuran sekarang, satu so itu berapa? Seperti yang disebutkan oleh para ulama Satu so ini sama dengan empat mud Empat mud ini adalah empat kali eh, ambilan ya Cawuan Kalau kita mengambil beras dengan tangan kedua tangan kita Maka satu kali ambilan itu namanya satu mud Satu so berarti empat kali ambilan Nah ha. Untuk zaman sekarang Ukuran satu sok itu berapa Ukuran satu sok ini adalah sama dengan Tiga liter Tiga liter ini adalah e, Sama dengan satu sok Kalau kita hitung Pakai timbangan kurang lebih Dua kilo empat on Dua kilo empat on Jadi yang harus kita keluarkan Dua kilo empat on Atau tiga liter Sebagian, sebagian ulama mengatakan bahwasanya satu sok ini adalah Sama dengan 2,75 Kiloliter 2,75 liter Tidak sampai 3 liter Ini adalah pendapatnya Dr. Yusuf Kertoli dalam kitabnya Zakat. beliau mengatakan Satu sok ini adalah 2,75 liter Atau kalau kita timbang Bersama 2, 2, 2, ya, 2, 176 gram Yaitu 2 kilo Lebih 176 gram Sebagian ulama yang lain Mengatakan 2 kilo 4 on Atau 3, 3 liter Ini adalah untuk ukuran sekarang uh, Dan menurut madhabnya Imam Syafi'i Untuk zakat fitrah ini Tidak boleh kita keluarkan dengan pakai uang Dan harus dikeluarkan Dalam bentuk makanan pokok Dalam bentuk makanan pokok Nah Bagi kita boleh mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh untuk mengeluarkan harga senilai harga satu sok beras. Satu sok beras. Boleh kita mengeluarkan pakai uang. Seharga satu sok beras. Dan kalau kita lihat dari hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan orang fakir miskin pada hari raya, maka secara otomatis kalau kita lihat dari hikmah ini kita diperbolehkan untuk membayar pakai uang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau bersabda unuhum anisu'ali fi hadzal yaum. Penuhilah mereka, jangan sampai orang fakir miskin itu minta-minta pada hari raya Idul Fitri. Karena kata-kata atau sabda Rasulullah unuhum, cukupilah mereka, berarti yang dituntut adalah agar mereka kecukupan dan kecukupan ini bisa kita kasih uang untuk belanja mereka atau untuk beli baju misalnya maka dari segi ini Imam Abu Hanifa mengatakan diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan memakai uang dan kita sebagai orang awam boleh mengikuti pendapat tersebut kalau memang di sana ada masalahnya tapi untuk madhabnya Imam Syafi'i sebagaimana yang saya sebutkan membayar uang tidak diperbolehkan harus membayar zakat fitrah memakai eh, makanan pokok setiap orang masing-masing. Ini adalah mengenai yang dikeluarkan. Untuk waktu kapan kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kita berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Ini dimulai dari tenggelamnya matahari pada hari terakhir pada bulan Ramadan Kalau pada tanggal 30 Ramadan matahari tenggelam maka setiap orang Islam berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu pada hari terakhir pada bulan Ramadan setelah matahari tenggelam sampai salat subuh ini adalah waktu waktu wajib adapun waktu jaws adalah mulai pertama kali bulan Ramadan Mulai masuk bulan Ramadan, kita sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Boleh, tapi tidak wajib boleh. Jadi kita diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah kalau sudah masuk bulan Ramadan. Sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum matahari tenggelam. Ini adalah waktu jawas. Di sana waktu yang paling afdol kapan? Waktu yang paling afdol, yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah sholat subuh sebelum imam naik mimbar jadi setelah sholat subuh pada pagi hari raya ini adalah waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum imam sholat idul fitri sebelum imam sholat idul fitri itu semua berdasarkan hadis eh, yang diriwayatkan oleh imam oleh sahabat ibnu umar radhiyallahu anhu seperti yang diriwayatkan oleh imam Bukhari Bawasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk membayar zakat fitrah setelah sholat subuh sebelum mereka keluar ke lapangan atau ke masjid untuk melakukan sholat id. Ini adalah waktu yang paling afzol, yaitu setelah sholat subuh sebelum mereka berangkat sholat id mereka mengeluarkan zakat fitrah. Adapun jika dia mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat id maka hukumnya adalah makroh. Makruh bagi orang Islam. Untuk mengakhirkan zakat fitrah. Dia bayar setelah sholat id. Sebelum matahari tenggelam. Pada hari raya tersebut. Kalau dia diakhirkan sampai matahari tenggelam. Maka hukum mengakhirkan zakat fitrah. Ini hukumnya adalah haram. Tidak diperbolehkan. Dan wajib untuk dikodok. Wajib untuk dikodok. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah. Secara garis besar. Itu ada lima. Yang pertama yang namanya waktu wajib. Yaitu waktu wajib itu kapan? Waktu Setelah pada hari terakhir bulan Ramadan, setelah matahari tenggelam sampai sholat subuh. Yang kedua waktu afdol, waktu yang paling utama. Yaitu setelah sholat subuh sampai sholat sebelum, sebelum imam menaik mimbar. Yang ketiga waktu jawaz. Waktu jawaz itu diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah pada permulaan bulan Ramadan. Sampai pada akhir Hari pada bulan Ramadhan. Waktu makro adalah mengakhirkan zakat fitrah. Setelah selesainya sholat Idul Fitri. Sebelum matahari tenggelam pada hari raya Idul Fitri. Waktu haram adalah kita membayar zakat fitrah. Setelah tenggelamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Ini adalah menurut madhabnya Imam Ash-Shafi'i. Sebagian madhab seperti madhabnya Imam Abu Hanifa. Mereka mengatakan bahawasanya. Zakat fitrah itu waktunya tidak ada batasan Dan jika seseorang misalnya tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah karena sesuatu hal Karena pada malam hari raya dia tidak punya uang sama sekali Eh ternyata setelah hari raya dia dikasih uang banyak oleh seseorang Maka dia boleh mengeluarkan zakat fitrah setelah surat hari raya atau hari kedua kalau memang dia tidak bisa membayar pada hari pertama taklid dengan pendapat yang dicetuskan oleh ulama Hanafiya. Yang mengatakan bahwasanya pembayaran zakat fitrah tidak ada waktunya. Waktunya terbuka kapanpun boleh mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini tidak kukur kewajibannya sampai kapanpun. Meskipun setelah sholat menurut mereka. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak bisa membayar zakat fitrah sesuai dengan madzhabnya Imam Syafi'i membayar pada sebelum membayar sebelum sholat Id ya misalnya maka kita boleh misalnya kalau kita pada setelah hari Id pada hari kedua misalnya atau hari ketiga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita maka kita bisa mengeluarkannya pada hari ketiga atau hari keempat tapi dengan niat mengikuti pendapatnya Imam Abu Abu Hanifah Terus, zakat fitrah ini apakah dikasihkan kepada siapa? Zakat fitrah ini dikasihkan kepada siapa? Untuk madhabnya Imam Syafi'i, zakat fitrah ini wajib dibagikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakatul mal. Siapa mereka? Yaitu delapan golongan yang disebutkan dalam Quran. Innamo sodakotu lil fuqoro iwal masakina wal amilna. Sampai terusnya delapan golongan inilah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah yang mana mereka juga tidak berhak mendapatkan zakatul mal sebagaimana yang telah kita terangkan dalam kajian yang lalu ini adalah menurut pendapatnya ulama syafi'iyah pendapat ulama malikiyah mengatakan bahwasanya khusus zakat fitrah ini tidak boleh diberikan kecuali untuk para fakir miskin jadi fakir dan Orang fakir dan orang miskin sajalah yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Menurut pendapatnya ulama' Malikiyah dan menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan memang pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Karena di dasar sebuah hadis, yaitu sabda Rasulullah SAW. Ughnuhum anil mas'ala fi hadal yawm. Uhnuhum adalah masalah fihadal yau. Cukupilah mereka orang fakir miskin, jangan sampai mereka minta-minta pada hari raya Idul Fitri. Jadi Rasulullah SAW mengkhususkan zakat fitrah ini untuk fakir miskin dengan mengatakan Uhnuhum. Cukupilah orang fakir miskin. Juga dalam hadis yang lain yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Syirmidi bahwasanya zakat fitrah ini adalah tuhmatun lil masakin. Tukmatun lilmasyakin adalah makanan untuk orang fakir miskin. Nah, dari kedua hadis ini, ulama' hadromawad kebanyakan mengatakan zakat fitrah ini adalah yang wajib diserahkan dan diberikan kepada fakir miskin saja dan tidak diberikan kepada golongan yang lainnya. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, untuk madhabnya Imam Syafi'i sendiri, zakat fitra ini boleh dibayarkan kepada Amil, atau kepada Ghorim, atau kepada ibnu Sabil Karena menurut mereka, delapan golongan ini yang berhak menerima zakat mal juga berhak untuk menerima zakat fitra. Tapi kalau kita lihat, kita tengok secara dalil, maka zakat fitra ini adalah khusus untuk orang fakir dan orang miskin. Kemudian setelah menerangkan zakat fitrah, maka Imam Abi Syukar menerangkan mengenai golongan-golongan atau orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat mal dan insya Allah untuk masalah ini secara tersendiri akan kita bahas karena masalah ini adalah sangat panjang dan waktunya mungkin tidak mencukupi maka saya cukupkan sekian untuk pembahasan kita mengenai zakatul fitrah dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai masalah golongan-golongan uh, yang berhak untuk mendapatkan zakat mal di sini sebelum saya tutup kajian pada malam hari ini ada sebuah pertanyaan yang datang dari uh, Mas Dani Dani Rahman Ramadhani yang bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, aku di Saudi jadi supir. Apakah aku wajib mengeluarkan zakat di sini padahal orang di sini kaya-kaya? Ah, kalau Anda berada di Saudi, di Jeddah atau di makan misalnya maka Anda berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah di tempat Anda berada. Kalau Anda berada di Jeddah maka Anda wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah di Jeddah. Kalau di Jeddah Anda tidak menemukan orang fakir miskin maka Zakat fitrah tersebut bisa Anda alihkan kepada orang yang ada di Mekah. Dan saya lihat sendiri banyak sekali ya orang fakir miskin khususnya di Jeddah banyak sekali juga orang fakir miskin. Juga orang fakir miskin di Mekah juga sangat banyak sekali karena di sana banyak peminta-minta. Ketika saya uh, uh, ketika saya berangkat haji saya melihat juga banyak sekali orang fakir miskin di Mekah yang meminta-minta. Kalau untuk di Jeddah saya tidak tahu, ala kulli halin. Kalau anda berada di Jeddah, misalnya, maka anda wajib untuk membayar zakat fitrah di tempat anda berada, yaitu di Jeddah. Kalau di Jeddah anda tidak menemukan satu orang pun fakir miskin yang berhak untuk anda kasih zakat fitrah, maka anda boleh membawa zakat fitrah tersebut ke, ke tempat yang lainnya, ke Mekah misalnya. Karena Mekah adalah daerah yang paling dekat dengan Jeddah. mungkin jarak kalau kita, kita tempuh pakai mobil misalnya seberapa jam, maka anda bisa membawa zakat fitrah anda ke Mekah, anda kasihkan jidah. Orang-orang miskin yang ada di di Mekah eh, Kiranya cukup sekian Dan terima kasih atas pertanyaan Yang disampaikan oleh saudara penanya Mudah-mudahan kajian yang kita kaji Pada malam hari ini Bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan kepada orang lain sehingga apa yang telah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nasallahu Subhanahu wa ta'ala ayaj'alana ilman ayaj'al ilmana ilman nafi'a wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala al walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh